Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala hama ba'ad Sebelum Kita Menjawab Yang kita jawab Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Sebatas yang anda ketahui Jawabannya Sebelum itu ada Perkara penting yang ingin kami Sampaikan Sebagai sebuah tausiah Yaitu diantara Problem Yang menjadi tanggung jawab Kita semua Untuk kita cari solusinya Demi maslahat dan kebaikan Semuanya adalah Berkait dengan anak-anak kita. Nah, kita menyadari bersama bahwa anak-anak ini adalah amanah. Subhanallah dengan mujtama komunitas sebanyak ini yang bermukim di satu tempat yang sama, berpusat di satu masjid ma'had yang sama. Ini karunia yang besar yang wajib kita jaga bersama dengan mensyukurinya Bersyukur kepada Allah subhanahu taala kemudian problem-problem yang ada diselesaikan bersama dengan taawun dengan bimbingan ilm Hal yang tidak diragukan Dengan banyaknya Komunitas seperti ini Jumlah besar Dan banyaknya anak-anak Tentu saja Pembinaan Anak-anak itu jauh lebih sulit Dibandingkan kalau jumlahnya sedikit Dengan Berbagai Ragam karakter anak-anak, ya, yang dipengaruhi oleh tarbiyahnya, dipengaruhi oleh kondisi keluarganya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebenarnya dari satu sisi dalam hal lingkungan, alhamdulillah, ya, ini sudah nikmat yang besar. Karena anak-anak kita hidup di lingkungan makhluk, ah. tetapi dari sisi lain kita tidak, iaitu tidak disolid sama sekali, karena tetap berdekatan dengan masyarakat, dengan berbagai naam hal-hal di sekitar kita yang besar pengaruhnya kepada anak-anak dan bisa membahayakan. Naam perkembangan mereka Ada Kami hanya ingin mengingatkan Kewajiban masing-masing kita Kita semua sama-sama orang tua Punya anak Masing-masing kita, setiap kita Tanpa kecuali Yang sudah punya anak Wajib untuk selalu mengingat Kewajiban kita Selaku wali, selaku orang tua Bahawa terbiah Anak ini adalah tanggung jawab kita Terbiah anak-anak ini tanggung jawab kita. kita berkewajiban menterbiahnya nah, Ada pun masalah Metode terbiahnya Ini pembicaraan berikutnya Tetapi pada asalnya tanggung jawab Masing-masing orang tua Allah Subhanahu SWT berfirman Ya Ya'ya'alladina amanu Allahu aamfiru sakum wahdikum narak. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga keluarga masuk dalamnya istirahat anak? Bagaimana cara menjaganya dari api neraka? Tentunya dengan terbiya. Dengan pendidikan Islami, ya, diajari, diterbia, dididik sejak dini, sejak usia kecil, ya, adab-adab syari', adab-adab Islam, diajari e, namp ilmu syariat, hafalan Quran, hadith, dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan anak itu tentunya. Nah. Ya, Nabi As-Susaha memerintahkan Muru awladakum bis sholati Wahum abna'u sabi'in Wabiribuhum alaih Wahum abna'u ashrin Perintahkan anak kalian untuk sholat Ketika mereka berusia 7 tahun Karena pada usia 7 tahun ini Al-Ghalib usianya sudah Memayiz, ini yani sudah berakal Sudah bisa memahami Apa yang diajarkan Dari ibadah-ibadah yang ada Dan bisa berniat Nah, Bisa berniat Sehingga ibadahnya sah Salatnya sah Karena sudah bisa berniat Karena Salat itu tidak, tidak akan sah Kalau tidak Tidak disertai dengan akal Dan tidak ada niat Nah Dan ini hanya teralisasi Ketika anak Usia tujuh tahun Yang ini sudah memayis Adapun sebelumnya Yang belum memayis Itu salatnya tidak sah nah, Karena tidak ada niatnya Nah Meningkat Kalau sudah Berumur sepuh tahun Diperintahkan Dipukul kalau meninggalkannya. ya wadabil <tik> maalihohu mabnau ashirin kesiksa seluruh 10 tahun jika meninggalkannya. Pukul. Wah farli fil mabajj dan pisahkan diantara mereka satu sama lainnya dipisahkan di tempat tidur. Ini pelajaran adat Karena tidur, ya, itu terkait dengan tersingkapnya aurat. Maka sudah dipisahkan laki-laki dan wanita. Nah, sehingga dalam had, sudah diajari beradab dalam hal menjaga aurat. Nah ini semua terbiah. Ini semua terbiah. Artinya kita harus ingat bahawa kita sebagai orang tua punya kewajiban menterbiah anak kita sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Hal-hal yang di luar kemampuan kita Di luar bidang kita, kita serahkan kepada ahlinya Kan begitu Dan karena beratnya pendidikan anak Ya, dan banyaknya Problem-problem Kita ingin anak kita menjadi Anak yang berkualitas, anak soleh, anak yang Masya Allah, Bisa berkembang dengan ilmu Hafal Quran, hafal Hadis, Sehingga Rata-rata dari kita sulit kalau kita ingin mengandalkan diri kita sendiri. Di sini butuh apa? ta'a Ta'awun. Makanya ada madrasah. Ta'awun kita dengan orang-orang yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu dalam berbagai disiplin ilmu syariat. Ta'awun di situ. Anak-anak kita dibekali ilmu ini ilmu itu. Tapi bukan berarti yang asal tadi ini lepas. Bukan berarti yang asal lepas. Ta'awun ini harus terus lanjut. Bukan berarti kita serahkan sudah. Urusan ustaz-ustaznya sudah. Nah. Nah, apalagi kita di sini alhamdulillah dapat kemudahan yaitu anak-anak kita apa? Pulang pergi. Nah. Pulang pergi. Sehingga tidak terputus kasih sayang perhatian dari orang tua. Dan ini hal yang sangat penting sebenarnya, mungkin sebagian orang melalaikan. Sebagian orang seakan tidak ada komunikasi antara dia dengan ha? anaknya. Nah, padahal anak itu senang sekali kalau diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, terkadang anak itu sengaja bertingkah supaya ditegur. Nah, Terka terkadang sengaja bertingkah supaya ditegur. Nah, anak kita ini menjadi morobi pendidik yang baik, yang sabar, tenang. Ayeb. Nah, punya perhatian. Kita lihat anak kita melakukan sesuatu. Jangan kita biarkan. Kalau itu salah, ya, itu melanggar syariat, ditegur dengan cara yang baik, diarahkan. Nah, kita lihat data waktu solat. Kita ajak dia solat. Kita lihat dia berwudu. Perhatikan, nah meskipun di sekolah sudah diajari kan ini dia sebenarnya sudah diajari di sekolah, jangan terus sudah lah dia sudah diajari di sekolah beres sudah. Nah, tidak di sini kita tetap punya kewajiban kita lihat, Oh main-main dia wuduhnya nggak beres wuduhnya, tidak di, diamalkan yang diajarkan di di sekolah. Ah kita yang masuk di sini, nah kita arahkan dia wudhu yang bagus, ya, solat dia kita lihat main-main di masjid. Nah. Ketika kita datang ke masjid berjamaah, anak kita juga berjamaah. Seharusnya kita punya perhatian. Nah, sesekali atau dua kali atau bahkan sering atau bahkan setiap hari atau setiap waktu salat. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan anak kita ketika salat? Atau seandainya luput dari kita setelah kita selesai salat, ya, kita cari di mana dia? Oh, dia oh, di belakang sana lagi masbuk dia. Kita ke belakang sana untuk perhatikan. Oh, ternyata masbuknya. Masya Allah. Nah. Allahu bersama Allah. Allah berAllah berAllah berAllah berAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selesai. Tak sah solatnya. Ini main-main dia. Nah, kita arahkan. Nah, Dan itu kebanyakan anak-anak kita seperti itu. Nah. Ini kebanyakan rata-rata anak-anak. -rata. masih anak-anak. Nah, butuh diarahkan, butuh diterapi, butuh diperhatikan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, terus seperti itu, tadi terbiasa. Nah, dan dengan harapan barangkali Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ada yang di antar kita yang putus asa. insyaallah Allah, asalkan kita memang tawakal Allah, berusaha, ya melaksanakan kewajiban ini memperhatikan. Kemudian kita banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa untuk kebaikan anak kita. Dan dengan bertambahnya usia, bertambahnya usia terus diharapkan. Semoga nanti semakin bertambah usianya semakin terarah, semakin bertambah usianya semakin terarah, Tidak putus asa seperti itu. Di antara juga pendidikan yang tarbiyah yang ada dalam hadis, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kufufi bianakum ee badnal maghrib nah pada غرub syams yaitu tahan anak-anak kalian setelah maghrib nah yakni tahan di rumah jangan berkeliaran karena syaitan syaitun muntasyi muntashirun dokto ke syaitan bar berkeliaran jadi terfahami dari hadis ini di samping tujuannya untuk menjaga anak kita supaya tidak termudaratkan tidak dipermainkan oleh syaitan yang berkeliaran badan maghrib. maghrib yang kita menahan mereka di rumah dari sisi lain menunjukkan kepada kita bahwa itu memang sudah bukan waktu-waktu untuk bermain nah, sudah bukan waktu-waktu untuk bermain nah, inilah akhirnya diantaranya jadi problem bahwa anak-anak kita banyak yang masih berkeliyaran di luar rumah setelah maghrib. Nah, kita tentunya prihatin dengan hal yang seperti ini. Masing-masing kita selaku orang tua harus prihatin dengan ini. Nah, bukan justru kita membiarkan atau menganggap itu biasa. Di samping hadits ini tadi adanya kekhawatiran termudaratkan oleh Syaikhul hal-hal lain banyak mahfasid yang bisa terjadi karena itu waktu-waktu yang waktu-waktu yang gelap sudah. Nah, memungkinkan anak-anak bermain dengan hal-hal yang tidak benar. Kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Ya. Yang kita tidak sulit memantaunya karena gelap malam hari. Nah, belum lagi khawatiran nanti digigit hewan berbisa, kalajeng atau ular atau semisalnya. Nah. Sehingga ini memang harus ada solusi. Maka pertama ditanamkan terlebih dahulu masing-masing kita wali orang tua ini ingat tadi kewajiban ini tadi mentarbiah anak termasuk dalamnya dalam hal ini ya. Tidak ya sepantasnya tidak benar kalau kita membiarkan anak kita Berkeliaran bermain Setelah maghrib Nah ini pertama dulu Yang penting pertama kita yakin Kita pegang Kalau ini sudah kita pegang Akan ada semangat Sudah untuk Menjaga Tetapi nah, Terkadang mungkin Sebagian keluarga Kondisi keadaan Atau karakter anak yang membuat dia Kesulitan misalkan Ya mengatur anaknya. Nah, maka e, ada cara-cara lainnya akan kita usahakan, Dan kita upayakan. Sambil ini tadi terus berupaya dengan dengan metode-metode pendekatan pemahaman. Ya, terkadang terpaksa anak itu mungkin e, jika dibutuhkan ditegasi atau dikerasi, tetapi dengan dengan tidak memudaratkan dia, tidak membahayakan dia fisiknya. Nah, ya. Nah, ini yani masing-masing wali orang tua maksudnya, ya. Ini pertama. Nah, kemudian kita berusaha ada ada ta'awun untuk untuk me mengatasi ini. Nah, mengatasi ini. Di antara ta'awunnya ini tadi, pertama kita ingin sepakat dulu, ya ini ada kesepakatan di antara kita semuanya, di antara semua seluruh warga sepakat bahwa tidak dibenarkan ada anak-anak yang berkeliaran di luar rumah pak dan maghrib ada kesepakatan ini ya di atas satu kalimat nah sehingga nanti enak kalau sudah kesepakatan artinya bisa saling mengingatkan dengan cara yang baik nah, sehingga masing-masing uh, <tuh> merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan saudaranya dan saudara yang diingatkan juga sudah dibangun di atas snowdon karena sudah paham oh ini memang kita sudah sepakat seperti ini ini kelalaian saya saja kalau akhir diingatkan nah ayib ditambah lagi akan diupayakan solusi dari arah madrosah yaitu di madrosah anak-anak akan diberi tugas ya yang harus dikerjakan Benal Maghrib wa Isya. Tugasnya ini harus dikerjakan, tapi mengerjakannya tidak boleh dilewati. Harus antara Maghrib dan Isya. Nah, nah, maksudnya memberi apa? Kesibuk? Kesibukan. Kesibukan. Yang ini sia-siar namanya itu. Ah? Diakal akalim. Itu tergolong apa? Sia-siar. Shar'iyah. Di siasati. Ya? Politik shar'i. Nah, bagaimana ini siasati supaya? masalah problem ini teratasi. Nah, dibutuhkan nanti ada paraf bukti dari walinya bahwa betul dia kerjakan ini. Ya boleh jadi mungkin uh, dia cepat selesai atau apa? Sudah saya sudah selesai nih. Nah, dia ya sudah selesai, ya main, dia mau main, main dalam rumah. Begitu. Jadi nah, antara tadi kan mungkin di antara caranya mungkin difasilitasi anaknya. Dia ingin bermain, difasilitasi mainan mainan yang membuat dia bisa asyik main. Di waktu itu seperti itu tetapi dalam rumah Dan tidak berbahaya Permainan apa saja yang mubah Nah Ya Asalkan bukan permainan-permainan yang Atau keasikan-keasikan Yang bisa membahayakan Perkembangannya, terbiaknya. Nah Bukan yang sifatnya internet Atau game dan semisalnya. Nah Permainan yang mubah banyak sekali. Nah, ke lereng dan sebenarnya, nah, ataukah diajak menggambar gambar gunung nah, atau kasihkan kasihkan apa sahaja masing-masing. Insya Allah punya inisiatif kalau ini. Nah, dengan cara seperti ini anak-anak insya Allah akan terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, ini insya Allah saya yakin ini hanya awal-awal. Sulitnya mungkin awal-awal, tapi kalau sudah terbiasa dan terpola di lingkungan ini, terpola bahwa anak-anak itu kalau bak dan maghrib bukan waktu main dan semua dalam rumah, lama kelamaan kan mudah akhirnya. Karena adik-adiknya juga akan ikut nanti. Tapi kalau ini terus dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, adiknya pun ikut, akhirnya jadi kebiasaan, kebiasaan dan sulit dibendung di akhirnya. Padahal tidak bagus untuk perkembangan anak-anak kita. Nah, kemudian akan disempurnakan lagi, mungkin terkadang ada anak-anak yang lolos atau ini nanti akan ada pen, penjagaan ta'awun dalam bentuk penjagaan nah itu sudah ringan sudah karena palingan tinggal dua tiga orang mungkin yang lolos tinggal diarahkan nah tinggal di, diarahkan barakallahu fiqom kemudian terkhusus anak-anaknya juga nanti butuh tausiah khusus anak-anak juga akan dikumpulkan jadi ya, oleh ustaz-ustaznya akan diberi bimbingan arahan, ya, agar memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Masya Allah, kalau di situ disibukkan dengan mengerjakan uh, PR, ya, wajibatul mansil yang sifatnya bermanfaat bagi dia, ya, hafalan, ya, ataukah mufrad bahasa Arab, ataukah ya hafalan-hafalan hadis atau doa di situ, dia ya, masya Allah daripada terbuang sana kemari untuk main ini dan itu tanpa terkontrol. Nah, bayangkan berapa, waktu, berapa lama itu waktunya benar maghlui saya itu. Bisa satu jam. Banyak yang bisa dihasilkan itu kalau berjalan. Nah, ya mungkin kepake setengah jam ini ya, yang namanya anak-anak ya terkadang diselingi main, diselingi ini dan itu. Barakallahu fiikum. Ini yang mungkin saya sampaikan, apakah ada yang tersisa? Tolong diingatkan. Hal-hal yang, yang lain mungkin uh, InsyaAllah antum Seperti berjalan biasanya Bisa disampaikan nanti uh, Yang terpenting bagi anak ini tadi Tauhsia terkait dengan tanggung jawab Anak Siapa diantara kita yang serius Melaksanakan kewajiban ini Memperhatikan tarbiyah ini Dan mencurahkan seluruh kemampuan kita Selain perhatian Kasih sayang Komunikasi dengan anak Kemudian dari sisi Kebutuhan-kebutuhan fasilitasnya Kita penuhi Pahalanya besar ya ikhwan. Dan yang akan meraih hasilnya juga kita Kalau anak kita kemudian jadi Anak yang tumbuh berkembang Jadi orang soleh, orang yang berilmu Masya Allah rajin beribadah, beradab nah Akan mengalir terus pahalanya Kepada kita sendiri Sampai pun kita meninggal ya Sampai kita meninggal Tidak terputus terus mengalir Nah pahalanya kepada kita ingat kita sama membutuhkan banyak pahala untuk akhirat kita. Nah, sehingga jangan ya sampai kita lalai dalam masalah ini. Barakallahu fiikum.